Kupersembahkan dalam album Berita Sukiharta buat sahabat tercinta Salam bersama New Metro Pasti Aja, aja. Oke, okay, kalau bergampingan bernutup bahagia selalu dutup ya